Yang dilarang itu penjualan padi yang belum siap petik Sehingga tidak mempunyai kepastian Apakah bisa dipetik atau tidak Tapi sudah dijual dengan harga murah Setelah dijual dengan harga murah Sudah siap petik Kena tikus Abis Nangis itu Nah ini namanya bay'ul ghoror Jual beli yang tidak mempunyai kejelasan Ijab kopulnya Dan itu haram Hah? Kata penanya Ustaz jelaskan mengenai zikir berjamaah beserta hujjahnya. Bayar dulu Yaitu beli majalah salafi Ya maaf-maaf kadang-kadang Menuntut ilmu gak gratis Semua Kadang-kadang terpaksa harus Bayar Dan uh, Apa uh, Penjelasan tentang tikir bersama Yang ada di majalah salafi Itu kan saya sebutkan Bersambung itu Sebentar lagi, Insya Allah tanggal 20 April besok ini sudah terbit berikutnya. Di sana ada penjelasan yang Insya Allah tuntas, lugas, jelas. Hah? Ha, mudah Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi ya terpaksa bayar dulu belilah majalah salafi baru bicara begitu bukan promosi lo ini ya Allah bestaan apa ini Kata penanya agama ini dengan itibak kepada Rasul Sehingga tidak bingung Lalu bagaimanakah hukumnya membaca buku karya pemikiran seorang ulama atau sheikh Abu Laklal Maududi yang berasal dari Lahore, India Abul La A'la Mauludi itu bukan ulama, tapi tukang mikir dari Lahore India. Jadi karena tukang mikir tulisan tulisannya hasil renungan-renungan dan pikiran-pikirannya. Ya. Maka bila Anda ingin mencari buah karya tukang mikir, ya silakan baca bukunya Bulal Al Maududi, bukunya Koping Hu atau buku-buku yang sejenis itu. Ya. Tapi kalau Anda mau belajar agama, membaca buku tentang agama ya bacalah karya-karya ha? para ulama alul hadis. Ha? dan kalau uh, terjemahan ya hati-hati baca terjemah sambil tidak uh, apa uh, tidak menyandarkan sepenuhnya kepada terjemahan-terjemahan itu Dan lebih bagus kalau belajar bahasa Arab Kemudian baca kitab-kitab para ulama Hah? Nah Kata penanya apa dalil bahwa dakwah termasuk perkara tawqifiyah perkara baku dalilnya ialah antara lain di mana Allah memberitahukan ha wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa manahaakum anhu fantahu dan apa yang diberikan oleh Rasul itu Kepadamu ambillah Dan apa yang e, Dilarang olehnya tinggalkan Dan yang diberikan oleh Rasul itu Termasuk perkara dakwah Ya Karena Buktinya apa kalau termasuk perkara dakwah Yang diberikan dan diberitakan oleh Rasul ialah buktinya ialah dalilnya firman Allah taala yang menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani katakanlah wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ini adalah jalanku Aku berdakwah ke jalan Allah ha? Di atas ilmu Aku dan orang yang mengikuti aku Nah ini menunjukkan apa? Dakwah termasuk daripada Apa yang diajarkan oleh Rasul Yang kita harus mengambilnya hanya dari Rasul Ya dan masih banyak lagi dalil-dalil yang semakna dengan itu. Bagaimana keadaan orang kafir yang belum mengetahui agama Islam di akhirat nanti? Ya, tergantung dia di mana kalau dia itu orang kafir yang belum mengetahui uh, agama Islam itu ialah di Gunung Jayawijaya. Yang jelasnya di sana tidak sampai tidak terjangkau oleh informasi ilmu tentang agama ini, tentang dakwah ini. Maka dia tidaklah termasuk Orang yang diadab oleh Allah ha? Dengan sebab kekafirannya Dalilnya ialah Firman Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Menyatakan وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ hatta نَبْعَثَ رَسُولًا dan kami tidak menyiksa satu kaum sehingga kami mengutus pada kaum itu seorang rasul tapi kalau orang kafirnya itu ada di ngampilan umpamanya ya informasi ilmu dan dakwah luar biasa banyak ya kalaupun dia belum mengetahui agama islam Bukan belum mengetahui agama Islam, belum mau tahu tentang agama Islam. Kalau perkaranya belum mau tahu agama Islam, ya kafir. Adabnya juga adab yang Allah ancamkan terhadap orang kafir. Hmm. Ha? Jadi tergantung di mana si kafir itu berada. Ya. Apakah orang kafir yang belum balik apabila mati di akhirat tergolong kafir atau mu'min? Ini memang ikhtilaf para ulama masalah tersebut. Karena hadis-hadisnya juga terdapat uh, apa ikhtilaf sehingga perlu adanya tarjih dalam hal ini. Apakah boleh meluruskan rambut hmm. Ini perkara yang haram hmm. Merubah Ciptaan Allah Merubah Ciptaan Allah Yang lurus di Yang keriting diluruskan yang hitam diputihkan, yang putih dihitamkan. aduh. Memang dasar manusia tidak syukur pada Allah. Nah, jadi tingkah lakunya itu serba eksentrik gitu. Tidak bisa dinalar oleh logika benar. Orang tidak syukur pada Allah itu. Dan hal ini termasuk perkara yang dilarang oleh syariah, ya, hina. Allah waghalamu bissawab. Ila hina, kawan. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.